Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man Amin. Amma ba'd Amin. fillah Amin. rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab tauhid lil imam Abdul Rahman ibn Hasan al sheikh rahimahumullah kita masih pada hadis yang lalu yang dibawakan oleh muallif Al Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hadis Thauban ketika Allah melipat atau menyatukan bumi sehingga dilihat oleh Rasulullah SAW timur dan baratnya sebagai kekuasaan umat beliau sampai ke sana ujung timur ujung barat diberikan kepada beliau Merah dan putih Yaitu kekuasaan Persia dan Romawi Akan tunduk Di bawah kekuasaan kaum muslimin Dan itu terjadi di masa Umar ibn al-Khattab Radiyallahu ta'ala an Wa inni sa'altu rabbi li ummati Alla yuhlikaha bisanatin bi'amah Dan aku memohon kepada Robku. Bagi umatku agar tidak dibinasakan dengan sanah masa paceklik yang berkepanjangan, kekeringan, tidak ada air, tidak ada hujan, sehingga sawah ladang kering, gagal panen, ternak pun mati, dehidrasi. Nasallahu al-afiyah. Rasulullah memohon kepada Rab-Nya agar itu tidak terjadi di umat ini. Wa'ala yusallita alaihim Aduwan min siwa anfusihim fayastabihabayzatuhum. Dan aku memohon kepada Allah pula agar tidak mengkuasakan musuh atas umat ini dari selain diri mereka sendiri yang mana jika musuh itu berkuasa akan menghancurkan dan menjajah memiliki segala yang dimiliki oleh kaum muslimin di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya umat ini tidak akan dikuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka ini dari kufar dari musyrikin Wa inni a'thaituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin biamma Di dalam hadif Allah kabarkan kepada rasulnya aku beri kepadamu nah, ini dikabulkan doa rasul tidak akan aku binasakan umatmu dengan masa sulit pacekle Kemarau berkepanjangan. Waala uṣal liṭaʿalīhim aduan min siwa anfusīhim fāsṭabiḥa biṭaḥum. Walawijtamaʿalīhim man biaktoriha. Dan aku tidak akan kuasakan pula musuh dari selain mereka yang akan menguasai segala milik kaum Muslimin. Walawijtamaʿalīhim walaupun Musuh-musuh muslimin, yani kufar, bersatu padu, menggalang kekuatan, gabungan dari seluruh penjuru dunia yang ada. Kalaupun mereka galang kekuatan, tidak akan bisa menguasai kaum muslimin semuanya. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da wayas biya ba'dhum ba'd. Sampai ketika umat ini yang satu membinasakan yang lain, saling membunuh. Pembunuhan sudah menjadi lumrah dan biasa muslim yang satu kepada muslim yang lain. Yang satu menawan, yang lain menjadikan tawanan baginya, muslim sesama muslim. Hadis menjelaskan kepada kita jika umat sampai pada tahapan itu saling membunuh Saling menjadikan saudaranya sesama Muslim tawanan baginya, maka saat itu akan dikuasai mereka oleh musuhnya. Karena batasan yang Allah berikan kepada umat ini mengabulkan doa Rasul S.A.W. Hatta yakuna baghduhum yuhliku bagha. Sampai ketika umat ini Sebagiannya membunuh yang lain Sebagiannya menawan yang lain Kalau itu terjadi di umat ini Nasallallahu al-afiyah Akan mudah mereka dikuasai oleh musuhnya Dijajah Diinjak-injak Kehormatan mereka dirampas harta benda mereka, dibunuh dengan mudahnya ukubah sebagai hukuman dan azab bagi Allah. Karena mereka merusak diri mereka sendiri. Dengan saling membunuh, saling menawan, merampas harta saudaranya. Demikian yang terjadi di umat ini. Ketika mereka adalah umat yang satu saling cinta, saling menyayangi, saling menjaga, solid mereka dalam al haq serempak mereka memerangi segala bentuk kebatilan, maka menjadi umat yang disegani, ditakuti oleh lawan-lawannya. Tapi begitu mereka berpecah belah, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte Masing-masing bangga dengan apa yang ada padanya Masing-masing punya amir sendiri Punya imam sendiri dibaiat, dipatui Punya konsep sendiri, punya metode sendiri Dalam beragama Bukan yang diturunkan Allah, bukan dengan tuntunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muhim sampai pada ujungnya kelompok demi kelompok itu saling berperang, saling membunuh, saling membinasakan, bahkan saling menawan satu kepada yang lain. Maka Allah kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka, dari pihak kufar dari luar dan dalam catatan sejarah penguasaan orang-orang kafir kepada umat Islam yang paling besar tragedi berdarah menimpa umat ini adalah tatar mongol cengiskan dan yang bersamanya tentunya dengan asbab yang ada dalam catatan sejarah kita tahu Ibnu Al-Qami Seorang rafidhi syiah yang dengan licik dan dengan makarnya menggerogoti kekuatan kaum muslimin. Dia bisa dengan tipu dayanya sampai menjadi orang kepercayaan khalifah, dia salah satu menteri di zamannya. Di zaman khalifah terakhir Abbasiyah, Musta'asim Billah. Lalu mulai dia bergerak. Saat itu orang kepercayaan. Sebagian tentara dia kirim ke daerah yang sangat jauh. Dengan alasan yang logis tentunya. Kebanyakan tentara kita di Baghdad buat apa, Mubadhir. Ada daerah-daerah pinggiran sana, perbatasan, lebih membutuhkan, penjagaan, begini-begini. Masuk akal. Sehingga dikirim ke sana, ke jauh sekali. Karena wilayah kaum muslimin besar. Bahkan sampai masuk ke daratan Eropa sana. Sampai ke Siprus, sampai ke Austria. Nah Walaupun dikirim ke sana, jauh-jauh. Tinggal Sudah banyak berkurang di Baghdad Itupun masih Dia katakan wahai khalifah Ini tentara Terlalu mahal Gajinya bulanannya Buat apa Foya-foya mereka dimanja Kita sendiri butuh Biaya untuk pembangunan Untuk negeri untuk ini untuk itu Sehingga dipangkas Upah atau gaji Tentara-tentara Khalifah -tentara, Yang ada di Baghdad Banyak dipotong nah, Sehingga mereka hidup dalam kemiskinan Para tentara ini Tidak cukup Sampai disebutkan Dalam tarikh sebagian mereka menjual Barang-barang yang dia punya di rumah Untuk mencukupi hidupnya keseharian Gaji dari khalifah enggak cukup. Dijual, ya perabotan rumah tangganya lah. Apa ini kirba piring atau apa di pasar-pasar Baghdad. Kamu bisa bayangkan kalau sudah pasukan inti dalam keadaan kekurangan dan sangat miskin semacam itu. Apapun yang terjadi pada negerinya dia gak akan peduli Bahasa kasarnya dia akan berkata Adepi sendiri musuhmu Rasakan itu Dia gak akan berjuang ada apa Membela negaranya dengan jiwa raganya Gaji gak cukup dia dapati Dan itu makar Ibnu Al-Qami Memang kesana keinginannya Al-Muhim Sampai kemudian di waktu yang dia sepakati dengan pihak Tatar Dikasih isyarat untuk mereka masuk Dan masuk sehingga terjadilah Apa yang terjadi di kota Baghdad Dalam satu hari Lebih kata Ibnu Gathir Lebih dari 500 alim Terbunuh di Baghdad dan Baghdad Zaman itu termasuk basis besar kaum muslimin. Banyak madrasah, ma'had ilmi, banyak ulama lahir dari sana. Nah, 500 alim, bukan orang biasa. Kalaupun itu muslim biasa kita sedih atas kematiannya, kita enggak rida. Ini bukan muslim biasa, ulama. Ulama-ulama umat ini 500 di zaman itu, bayangkan. Yang popularitas kaum muslimin tidak sebanyak zaman ini. Kamu bayangkan, sekarang saja yang sebanyak ini, ratusan juta, ya. Seandainya misalnya, Nas Allahu Laa Afiyah, di suatu kota dikabarkan ada 500 muslim dibunuh, muslim bukan ulama, muslim biasa awam, dibunuh di alun-alun kota mana begitu. Itu akan menjadi berita geger. Berita besar, 500 orang dalam sehari. Di saat jumlah populitas muslimin sudah sekian banyaknya. Bayangkan itu di zaman populitas muslim tidak sebanyak sekarang. Masih sedikit mereka dibanding sekarang, jauh. Seperti apa nilai 500 ini? Dan itu ulama yang dibinasakan rahmatullah alaihim rahmatullah. Rahmatan Wasi'ah. Almarhum sampai Khalifah pun terbunuh. Buku-buku dan perpustakaan kaum Muslimin di Baghdad mereka rusak, mereka buang. Bahkan kata Ibn Katsir dijadikan ditumpuk-tumpuk, dijadikan layaknya bata untuk jembatan. Di Sungai Dajlah, Sungai di Irak Ma'aruf sampai sekarang, Naher Dajlah itu untuk jembatannya menyeberang dari sana ke sini batanya itu kitab-kitab kaum Muslimin, Baghdad termasuk markas besar banyak kitab banyak manuskrip-manuskrip berharga hilang sudah betul-betul nah, diinjak dan dijajah. Oleh tatar alaihi minallah ma yastahiqun. Tidak hanya itu. Merembet kepada kaum wanita. Mereka bantai, mereka bunuh. Yang hamil-hamil para ibu dirobek perutnya. Diambil bayinya, dibunuh di depan mata ibunya. Wahakadah. Bahkan kata Ibnu Gathir, mereka masuk ke kampung-kampung kaum muslimin membentak-bentak yang ada di rumah untuk keluar. Keluar atau kami akan mengeluarkan kalian. Ya sembunyi kaum muslimin ketakutan rakyat sipil keluar keluar keluar dari kampung satu ke kampung yang lain ganggang -gang kecil tidak ditinggalkan oleh tatar keluar dalam keadaan ketakutan kata Ibn Katsir rahimahullah tidak jarang muslimin yang ada begitu mereka keluar ambil batu besar diambil Lalu tatar katakan Sekarang letakkan kepalamu di batu itu Tentunya diancam Kalau enggak akan dibunuh Dia letakkan Kepalanya di batu itu Lalu dia panggil saudaranya ini Yang kepalanya ada di batu Dia perintahkan Pukul kepala saudaramu Dengan batu yang besar juga Keprukkan ke kepalanya sampai hancur Dengan mereka tertawa Tawa Tatarnya menyaksikan semua itu. Ibn Katsir rahimahullah sampai mengatakan aku maju mundur untuk menulis semua catatan rinci sejarah ini. Karena betul-betul maksad kebirah, tragedi besar menimpa kaum muslimin, betul-betul terhina dan terjajah yang luar biasa. Aku sendiri maju mundur Kev ini pantas tidak ditulis, dicatat Sejarah kelam, hitam menimpa kaum muslimin di negerinya Tapi sampai kemudian beliau mengambil keputusan ini harus tetap dicatat sebagai sejarah Ibroh pelajaran bagi yang lain untuk mau ambil kesolehannya Hikmahnya Di balik semua itu Ini terjadi Karena memang saat itu Banyak Kaum muslimin Saling membunuh Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan Batasannya Kata Allah sampai mereka saling membunuh Satu kepada yang lain Menawan satu kepada yang lain Saat itu terjadi Akan Allah kuasakan Musuh Dari selain mereka Maka itu Terhib Ancaman Peringatan besar Menunjukkan haramnya Dan sangat haramnya Peperangan antara Muslim dengan Muslim Membunuh muslim dengan muslim, menawan muslim dengan muslim Karena yang wajib mereka saling menghormati, saling menjaga hak saudaranya Sehingga menjadi umat yang satu dan sebagaimana Rasul sebutkan tidak akan dikuasakan musuh kepada mereka Berarti itu dampak dari kemaksiatan. Oleh karenanya kata Imam Ibn Al-Qayyim, kalau kamu mendapati musuh, ini orang-orang kafir, berkuasa atas muslimin, jangan kamu anggap syaitan menang. Jangan kamu anggap karena jumlah mereka banyak Jangan kamu kira karena senjata mereka canggih dan seterusnya Tetapi ketika kaum muslimin berpaling dari agamanya Allah pun berpaling dari mereka Rasulullah sebutkan kepada Ibnu Abbas Ya hulam Ihfadillah yahfadzka Wahai anak Jagalah Allah olehmu Pasti Allah pun menjagamu Ihfadillah Tajidhu tujahak Jagalah Allah olehmu Pasti kamu dapati Allah di hadapanmu selalu Bagaimana Allah menjaga Sementara mereka tidak menjaga syariat Allah, mereka Merekanya musyrik, kuburan, Dijadikan tempat meminta-minta, disembeleh, Binatang untuk selain Allah, Dikurbankan untuk gunung, untuk laut, Acara, apa namanya, Sesajian, sesajen untuk laut, Nah, untuk ini, untuk banyak kemusyrikan. Mereka tidak menjaga syariat Allah, tidak menjaga Allah. Maka Allah pun berpaling dari mereka. Kalau sudah Rabbul Alamin berpaling dari mereka, tidak lagi menjaga mereka, siapa yang bisa menjaga? Dengan mudah musuh mereka menginjak dan menjajah mereka. Itu intinya Makanya kekuatan inti Kekuatan paling besar Pada kaum muslimin adalah Tauhidnya Imannya Kepada Allah Ketika mereka taat Mengamalkan syariatnya Allah jaga mereka Karena mereka menjaga Allah kalau Allah sudah menjaga, tidak akan ada yang bisa menyakiti dan mengganggu Dia. Nah, begitulah dalam ibadah, solat subuh. Rasulullah sebutkan man salla al fajar fi jama'a, fahu fi thimmatillah. Orang yang solat fajar berjamaah maka dia dalam pengawasan Allah dalam perlindungan Allah falayatlubannakumullah fi dhimmati maka jangan sampai kamu dicari oleh Allah dalam perlindungannya artinya orang ini jangan kamu ganggu jangan kamu sakiti karena kamu akan berhadapan dengan Allah qala yadhbillah <tuh> Gampangannya, walaupun jauh berbeda, tapi untuk mendekatkan pemahaman. Kalau misalnya orang punya kekuasaan di daerah ini, ditakuti, disegani, ada yang datang pengusaha atau apa, orang baru, maka dia kasih jaminan, sudah kamu kerja saja, saya yang jamin. Kalau ada yang berani apa-apa berarti berhadapan dengan saya Orang tahu ini orang baru dibawa ke pengawasan orang besar ini Dia yang ngawasi, dia yang bekengi nah, Maka orang gak akan berani ganggu orang baru ini Nanti akan berhadapan dengan orang ini Gak berani akan dikejar, dicari. Siapa yang ganggu orang ini? Siapa berani menyakiti orang ini? Itu sesama makhluk. Dengan ibadah. Sholat. Bahkan hanya sholat fajar. Subuh dua rakaat Rasul katakan dengan itu seorang hamba sudah dalam naungan Allah. Fi dhimmatillah. Dilindungi oleh Allah. Sepanjang harinya. Karena dia sudah dilindungi Allah, jangan sampai kamu dicari oleh Allah karena kamu mengganggu orang ini. Kamu sakiti, kamu dholimi. Kamu berhadapan dengan Allah yang telah melindungi dia. Itu kalau muslimin taat kepada ibadahnya. Taat kepada robnya. Menjalankan syariat agamanya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya. Tapi, menas'Allah al-af, seperti yang Rasul sebutkan, kalau sudah mereka langgar semua ini, dengan mudah musuh-musuhnya akan menguasai mereka. Oleh karena itu, Tugas seorang alim Tugasnya mengingatkan umatnya Dari perkara inti ini Mengajak mereka kepada Tauhid Mengajak mereka kepada Sunnah Disadarkan, dinasehati, didakwai Yang mungkar dari mereka diingatkan yang menyalai syariat, menyalai sunnah, diluruskan. Itu tugas seorang alim yang mengerti sunnah, faham al-haq. Dan karenanya para ulama, ahlu sunnah, orang yang paling peduli kepada umatnya, untuk keselamatan umatnya. Seringnya, Ahlul bid'ah Dan hizbiyyin Menuding ahlu sunnah Orang yang tidak mau peduli kepada umatnya Tidak mau tahu nasib umatnya oh, Mereka itu Tidak mau tahu nasib umatnya bagaimana Tidak mau Tidak ada solidaritasnya Tidak ada empatinya Kebadan nasib kaum Muslimin. Lihat mana andil mereka, mana kepedulian mereka. Muslimin dibantai di Syria, Muslimin dibantai di Rohingya, Muslimin di sana, di sini. Mereka hanya bisa kowar-kowar. Tetapi para ulama lihat, justru sebelum itu terjadi, jauh-jauh hari sebelum itu terjadi. Apa yang menimpa kaum Muslimin di banyak negeri dan setelah itu terjadi sekalipun terus para ulama menasihati umatnya, karena intinya di sini tauhid terus mereka ingatkan, iman, ketaatan kepada Rasul, kembali kepada kita, bosunna, terus dakwah ini digencarkan oleh para ulama. Wah kah dah. Tapi mereka enggak faham. Juhalak dikira membela peduli dengan umat itu harus teriak-teriak seperti mereka. Harus mengumandangkan jihad. Harus dengan jiwa raga dan harta bendanya berangkat ke sana dan jahil. Dan tidak jarang dari mereka masih banyak kemusyrikan padanya. Belum lagi yang beda. Yang pakai raja-raja, sabuknya, ikat kepalanya, apanya lagi sudah. Kemusyrikan ada pada dirinya. Kepala Allah akan beri pertolongan padanya. Amalan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Bagaimana Allah akan membela dan memberi kemenangan atas musuh-musuhnya. Usamah ibn Ladin sebelum dia berangkat ke Afghanistan zaman itu dia minta dukungan kepada para masyayikh dan para ulama dakwah saat dia mendatangi Syekh Hamad Al-Ansari rahmattullah alayhi Ulama besar Madinah telah wafat beliau. Dia katakan fatwa kan jihad agar kemudian pemuda Muslim banyak yang mau berangkat ke sana begini begini. Kalian, ini para ulama, kalian hanya bicara ilmu, hanya mengajar tauhid, hanya iman, begini. Tidak peduli dengan nasib umat sana di jajah Rusia, begini begitu. Kami yang angkat senjata anak-anak muda ini. Kami yang melontarkan peluru, mortir kepada musuh-musuh Islam. Kata Syekh Ahmad rahimahullah wahai Usamah tidak tahukah kamu bahwa kami para ulama lebih dulu mengangkat senjata sebelum kalian angkat senjata para jihadin. Kami melontarkan peluru dan mortir-mortir kami sebelum itu kalian lakukan jauh-jauh hari. Peluru ilmu, mortir tauhid, iman, sunnah itu sudah kami lakukan jauh-jauh hari. Nah, karena itu yang inti, kekuatan inti kaum muslimin. Terjadilah apa yang terjadi di Afghanistan hadahumullah sekian banyak kemusyrikan di masyarakatnya belum lagi kemaksiatan kemaksiatan plus bid'ah bid'ah yang menanam dan memproduksi ganja morfin dan sejenisnya termasuk penyuplai terbesar Afghanistan, Iran yang bertetangga dengannya. Banyak dari Afghanistan. Nah, itu dijadikan modal utama bagi mereka. "Kif Allah beri kemenangan merekanya seperti itu." Nah. Na sallallahu Al-muhim al itu yang Nabi Rasulullah SAW minta kepada Allah dan Allah kabulkan. Tidak akan dikuasakan kufar kepada umat ini sampai umat ini saling membunuh dan saling menawan diantara mereka. Nasehatullahal-Afiyah wasallam. Mudah-mudahan kaum muslimin menyadari pentingnya syariat mereka wallahu taala'lamu wa sallallahu alannabiina ala muhammad